dalam kajian rutin kita Dalam kajian kitab takrib Alhamdulillah dalam kajian kita Yang lalu telah kita kaji Mengenai masalah zakat emas dan perak Begitu juga telah kita kaji juga Mengenai zakat uang Dalam kajian kita Pada malam hari ini Kita akan membahas mengenai nisab. Dari tanaman Dari tanaman, yaitu baik tanaman pokok Seperti beras dan jagung Atau dari buah-buahan Yang mana yang dimaksud dengan buah-buahan Dalam hadap syafi'i adalah anggur dan kurma Bismillahirrahmanirrahim Qala'l musennifu al-imam Ahmad bin Hussein al-Asfihani al-Syafi'i Rahmatullahi alaihi fi kitab takrib Qala'l Wanisobizuru iwasimari ham satu awsunin. Qadruhah alfon wasitu mihatirutin bil Baghdad. Wafimah zada fa bi hisabhi. Wafihah insuqiat bima ismahi, atau saihi alushri. Wafihah insuqiat bidawliba, atau garbin nisful Yang artinya Nisab untuk tanaman Dan buah-buahan Yaitu kurma dan anggur Adalah lima wasak Yang mana lima wasak ini Adalah 1600 rotel Rotelnya orang Baghdad Adapun kalau lebih Maka Lebihannya tersebut juga terhitung kena zakat Wufiha Dan lima wasak tersebut In bima is kalau memang eh, tanahnya atau kebunnya atau sawahnya itu diairi dengan air hujan awsihi atau diairi dengan air kali atau sungai al-usyru maka yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari hasil yang ada wa in suqiyat bi kalau disirami dengan memakai biaya dengan pompa Maka nisful ushri, maka yang wajib dikeluarkan adalah separuh dari 1 10 Separuh dari 1 per 10 berarti 5 persen Ini adalah bahan kajian yang akan kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini Para pendengar yang saya muliakan Dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu telah kita terangkan harta-harta yang wajib dizakati Berikut juga telah kita terangkan syarat-syarat dari setiap harta yang wajib untuk dizakati. Dalam kajian kali ini, seperti kajian kemarin kita mulai menerangkan mengenai nisab. Pada kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai nisab untuk emas dan perak juga untuk uang tunai. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai nisab tanaman. Mak tanaman pokok begitu juga nisab untuk buah-buahan yang mana untuk madhab Syafi'i yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah anggur dan kurma. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja bahasanya nisab dari tanaman pokok atau buah-buahan kurma atau anggur ini adalah lima wasat. Jadi kalau hasil panen sudah mencapai lima wasak Maka baru wajib untuk dizakati Dan lima wasak ini adalah dihitung kalau memang e, Hasil panen tersebut Bersih sudah bersih Kalau memang tanamannya adalah padi Maka lima wasak itu adalah Sudah berupa beras sudah dislep Sudah dipersihkan dari kulitnya Dan kotorannya Begitu juga Pada e, untuk tanaman anggur dan tanaman kurma, lima wasat ini dihitung kalau anggur tersebut sudah kering, sudah menjadi zabib atau sudah menjadi kismis. Dan kurma ini sudah kering, sudah menjadi kurma yang bisa dimakan. Ini kalau memang e, untuk tanaman, yang mana tanaman tersebut bisa disimpan atau bisa ditimbun dengan e, meskipun kulitnya sudah diambil. Jadi untuk tanaman yang bisa ditimbun, meskipun kulitnya sudah diambil dan dipersihkan, maka lima wasak, lima wasak. Tapi untuk tanaman yang disimpan dan ditimbun dengan kulitnya sekalian, misalnya padi kalau masih berupa gabah, misalnya, maka beberapa ulama mengatakan nisabnya bukan lima wasak lagi, tapi sepuluh wasak dilipat gandakan. Kita hitung, eh, apa namanya? Kulitnya itu dihitung lima wasak juga. Jadi misalnya kalau berasnya itu sudah diseleb, sudah bersih, maka lima wasak ini dalam bentuk beras. Tapi kalau masih dalam bentuk kaba untuk disimpan, maka hitungannya bukan lima wasak lagi, tetapi sepuluh wasak. Sepuluh wasak. Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya beliau mengatakan, untuk ukuran sepuluh wasak ini adalah bukan ukuran yang pasti, tapi yang pasti adalah kita kira-kirakan ya. Seandainya gabah yang ada Meskipun tujuh wasak Tapi kalau diseleb Diambil kulitnya Itu berasnya itu jadi lima wasak Maka tujuh wasak ini sudah wajib untuk dikeluarkan Zakatnya Ini menurut beliau Tapi sebagian ulama mengatakan untuk mempermudah Langsung saja beliau pukul sepuluh wasak Adalah nisop untuk Beras untuk gabah yang masih Dalam bentuk gabah belum belum Disleb Hal ini Yaitu dalil uh, Yang mengatakan bahwasannya nisab untuk Makanan pokok dan untuk Buah-buahan ini lima wasak adalah berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya Laisafi madunahom sadiausukin Sodakoh Yang artinya Kalau tanaman tersebut belum mencapai Sepuluh wasak maka atau maaf, kalau hasil tanaman tersebut belum mencapai lima wasak. Maka, laisa fihi sodakoh tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka, kalau sudah mencapai lima wasak, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laisa fi habbin, wala fi tamrin, sodakotun, hatta yabulukohom, satta ausukin. Yang artinya biji-bijian, tanaman pokok dan kurma tidak wajib dizakati kecuali hasilnya sudah mencapai 5 wasaq, 5, 5 wasaq. Jadi, untuk penentuan nisab daripada tanaman pokok, biji-bijian atau kurma dan anggur ini memang sudah menjadi kesepakatan para fuqaha sudah menjadi ijma' para bukuah Nisabnya adalah lima wasak Ini telah menjadi kesepakatan Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi Cuma dalam hal ini masih ada eh, Yang dimaksud dengan wasak itu apa Jadi Yang dimaksud dengan wasak itu berapa Di sini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya Lima wasak Wasak itu adalah takaran Dan satu wasak, satu wasak, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Rasulullah SAW bahwa hanya satu wasak itu adalah sama dengan 60 sok, dengan 60 sok, dan satu sok itu ukurannya adalah empat mut, empat empat mut, empat mut, satu mut itu adalah satu kali Anda mengambil Misalnya beras Satu kali cawuan gini Pakai dua tangan Ini namanya mud nah, Satu kali cawuan gini namanya mud Ini namanya satu mud Jadi, Kalau empat kali Berarti ukurannya menjadi Satu sok Satu sok nah, Para ulama Seperti yang disebutkan para para ulama yang tergabung Dalam da'irutul ma'arif islami ya, Di Uh, suri ya mengatakan bahwasanya satu sok itu adalah sama dengan tiga liter, satu sok tiga liter. Berarti satu wasak kalau dihitung begitu berarti satu wasak itu berarti sama dengan seratus delapan puluh liter, seratus delapan puluh liter. Maka lima wasak berarti semuanya adalah sembilan ratus liter, sembilan ratus liter, ya karena wasak ini adalah ukuran pakai takaran ya, bukan timbangan, ukuran pakai takaran maka 5 wasak berarti 900 liter kalau hasil panen sudah mencapai 900 liter maka sudah wajib kena zakat atau kalau kita lihat dengan ukuran timbangan, berapa 900 liter itu atau 5 wasak itu, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Yusuf Karatawi juga oleh ulama muasir yang lainnya Dr. Wabaz Zuhaili Lima wasak itu sama dengan 653 kilogram, 500, eh, 653 kilogram, 653 kilogram. Jadi kalau hasil panennya sudah mencapai 653 gram beras bersih sudah disleb maka wajib sudah kena kena zakat, kena zakat. Ini adalah 5 wasak jadi 5 wasak itu adalah 900 liter atau 653 gram untuk tanaman pokok seperti beras atau jagung atau sagu. Dan 500 eh atau 653 atau 5 wasak ini, 5 wasak atau 900 liter ini atau 653 gram kilogram ini adalah untuk satu jenis, satu jenis. Jadi untuk satu jenis hasil, jadi beras itu dihitung dianggap satu jenis. E, terus e, apa? E, jagung juga satu-satu jenis. Adapun macam-macam beras dianggap satu jenis juga. Maka macam-macam beras ini dijadikan satu. Misalnya ada orang yang punya empat sawah, misalnya. Sawah yang pertama menghasilkan misalnya 300 liter beras. Sawah yang kedua menghasilkan 300 liter beras. Semuanya menghasilkan 300 liter beras. Lah cuma berasnya berbeda-beda. Sawah yang pertama ini berasnya adalah beras raja lele. Sawah yang kedua berasnya adalah IR. Beras yang ketiga eh, sawah yang ketiga berasnya ada beras mati misalnya. Atau sawah yang keempat berasnya adalah beras Misalnya beras Vietnam. Maka, dari beras-beras ini harus dikumpulkan. Karena selagi namanya beras, meskipun jenisnya berbeda-beda, maka tetap dianggap satu jenis. Jadi, masih dianggap satu-satu jenis. Jadi, tidak boleh. Misalnya, Anda mengatakan, loh, saya kan belum, hasil panen saya belum mencapai satu nisab, Karena apa? Karena sawah yang pertama itu berasnya beras Raja Lele Hasilnya cuma 300 kilo Atau 300 liter sawah yang kedua beras ER Hasilnya 300 300 belum mencapai satu nisab, bukan Meskipun eh, Meskipun Macam-macamnya beras itu berbeda-beda Selagi dia itu masih dalam kategori jenis beras Maka dikumpulkan jadi satu Maka dikumpulkan jadi satu Terus hal yang perlu diingat lagi Adalah bahwasanya Dalam zakat makanan pokok beras atau jagung atau sagu ini tidak disyaratkan haul tidak disyaratkan haul kapan wajib untuk zakatnya setiap kali panen kalau sudah mencapai satu nisab maka wajib dizakati kalau misalnya panen yang pertama belum mencapai satu nisab panen yang pertama saya mendapatkan misalnya hasil 500 kilo gram beras Panen yang pertama Eh, panen yang kedua Empat bulan sesudahnya Ini adalah panen yang, yang kedua Mendapatkan 500 gram juga Lah, Pada panen yang pertama Saya belum berkewajiban untuk Mengeluarkan zakat Karena pada panen yang pertama ini Hasil yang saya dapatkan belum mencapai 1 nisop. Tetapi hasil panen pertama ini harus digabungkan dengan panen yang kedua. Panen yang kedua terjadi kapan? Terjadi 4 bulan setelah panen yang pertama. Dan panen yang kedua ini mendapatkan 500 kg beras juga. Maka hasil panen yang pertama digabung dengan hasil panen yang kedua. Berarti hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 1000 kg. Karena 1000 itu sudah melampaui satu nisab maka ketika panen yang kedua saya harus mengeluarkan zakat untuk seribu kilogram beras yang telah saya yang telah saya hasilkan. Jadi harus digabungkan antara hasil panen yang pertama dengan hasil panen yang kedua, begitu juga dengan hasil panen yang ketiga, semuanya harus digabungkan. Itu kalau memang panen-panen tersebut masih dalam satu tahun. Tapi kalau jarak antara panen yang pertama dengan panen yang kedua itu lebih dari satu tahun, maka panen yang kedua tidak dikumpulkan dengan panen yang pertama. Kalau misalnya panen yang pertama saya mendapatkan hasil misalnya 600 kg. 600 kg belum mencapai satu nisob. Terus panen yang kedua 12,12 kg. 12 bulan lagi, satu tahun lebih satu bulan, baru panen yang kedua dan saya mendapatkan 700 kilogram, maka hasil panen yang pertama, tidak dikumpulkan dengan hasil panen yang kedua, karena antara panen yang pertama dengan panen yang kedua, sudah mencapai sudah melampaui 12 bulan 12 bulan, maka tidak dikumpulkan, yang penting E, kalau sawah tersebut Dalam satu tahun itu bisa panen Misalnya empat kali Maka Semuanya harus dizakati Kalau memang hasil dari semuanya sudah mencapai Satu nisab Sudah mencapai 900 liter Misalnya Setiap tahunnya itu panennya 4 kali Setiap 3 bulan panen Panen yang pertama hasilnya Misalnya 200 liter Panen yang kedua 200 liter Panen yang ketiga 200 liter Panen yang keempat hasilnya 4 liter Berarti semuanya adalah 1000 liter Maka ketika pada panen yang keempat Maka semuanya harus dizakati Mulai hasil panen yang perta pertama Mulai hasil dari panen yang yang pertama Ini adalah untuk masalah eh, Makanan pokok begitu juga Untuk eh, Untuk apa? untuk e, kurma dan untuk anggur tapi kita telah mengetahui bahwasanya kurma itu tidak panen kecuali setahun sekali ya. Kurma itu tidak ada panennya kecuali setahun sekali adapun anggur mungkin bisa panen satu tahun dua kali tapi kalau kebiasaan diamannya saya lihat anggur itu panennya setahun setahun sekali. Kita telah mengetahui nisab daripada makanan pokok sekarang berapa yang harus dikeluarkan dari nisab yang ada. Di sini para ahli fikih mengatakan bahwasanya kita lihat kalau tanaman beras atau sawah tersebut diairi tanpa biaya, pengairannya itu tanpa memerlukan biaya, disiram dengan air hujan atau diambilkan dari kali tanpa butuh pompa. Maka kalau pengairannya tanpa ada biaya, maka zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 10 persen. Al-Ushru. Dan kalau pengairannya itu memerlukan biaya, memerlukan biaya seperti biaya pakai diesel, pakai pompa, atau di, uh, diambil dengan uh, pakai biaya listrik misalnya, atau diambil dengan kendaraan, maka, Zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% atau nisfu ushri. Ini adalah berdasarkan hadis dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ngerasulullahi shallallahu alaihi wasallam, "Fi ma zakat sama wal uyunu al-ushru, wa fi ma bin nadhi nisfu ushri." Yang artinya Tanaman yang disiram dengan hujan Atau disiram dengan air dari sumber Maka yang wajib dikeluarkan Zakatnya adalah 10% Dari hasil Wafimah sukiyabin nadhi Ada pun yang disiram Dengan biaya Nadhi itu disiram pakai Kalau bahasa jawanya pakai boranan Itu ya. itu adalah Setengah, setengah Dari sepersepuluh Setengah dari 1/10 itu ya berarti 5 5%. Persen. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, Bukhari. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sewasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, "Fi masaqatil sakat al anhar wal-ghaymu al-ushur, wa fi ma suqiya bis bi saniyati nisful usri." Dalam riwayat Abu Dawud au al-ushru. Jadi yang diairi dengan sungai tanpa biaya wal atau diairi dengan air hujan maka yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Dan jika diairi dengan biaya maka eh, yang wajib dikeluarkan adalah 5%. 5%. Nah, cuma sekarang mungkin ada petani yang bertanya, "Lho Ustaz, kalau misalnya sekarang kan tanaman itu butuh biaya banyak Ustaz. Butuh pupuk ya atau butuh untuk apa untuk upah orang yang memotong padi itu kan juga perlu biaya juga apakah itu juga termasuk di hitung dari situ Tidak sini yang disebutkan oleh para fuqaha yang disebutkan oleh para fuqaha adalah cuma mengenai masalah biaya pengairan saja adapun biaya apa namanya biaya untuk apa pupuk atau biaya untuk orang yang memotong eh, apa padinya atau biaya untuk pajaknya itu maka itu juga tidak disebutkan tidak disebutkan di sini ada sebuah eh, seminar yang dilangsungkan yang pernah dilangsungkan di Jeddah yang mana seminar ini ikut Nadwa al-Barakah mengatakan di sini eh, para fukah yang hadir para ali fikih ali fikih muasirin ketiga itu yang hadir Ketika ditanya mengenai hal ini mereka berselisih pendapat menjadi tiga pendapat. Sebagian golongan mereka mengatakan wajib untuk jadi ya termasuk dalam kategori biaya ini adalah biaya untuk tanah itu sendiri. Biaya untuk pupuk, untuk penga, untuk apa untuk pemotongan itu masuk terhitung biaya kata mereka. Sebagian lagi mengatakan tidak jadi hal-hal itu tidak termasuk dalam hal ini. Yang dihitung adalah cuma biaya pengairan saja, ya biaya pengairan saja. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwasanya e, untuk masalah ini kalau orang tersebut ketika proses penanaman ini butuh biaya pupuk dan yang lainnya, maka kalau sudah hasil panen maka sepertiga disisihkan. Sepertiga atau seperempat dari hasil panen disisihkan. Nanti selebihnya itulah yang disakati. Kalau misalnya dalam pengairannya itu butuh biaya maka diambil 5%. Kalau tidak butuh biaya maka diambil 10% dari yang ada setelah disisihkan seperempat dari hasil panen yang ada. Dan ini adalah berdasarkan perkataan atau call yang dinogel. Uh, dari Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya uh, Syarah Tirmidhi Ardzul Ahwadi Syarah Tirmidhi yang di sana ketika boleh menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda da'u as-sulsa aw ar-rubu. Jadi secara harfiah dia mengatakan da'u sulus jadi eh, sepertiga dari hasil panen atau seperempat dari hasil panen itu sudah jangan kamu ambil zakatnya yang kamu ambil zakat adalah lebih dari sepertiga itu berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan seperti itu jadi uh, untuk biaya daripada uh, apa bobo dan biaya daripada pembajakan tanah dan biaya daripada pemotongan itu ya diambil sepertiga dari hasil panen yang ada kemudian yang di zakati adalah dari hasil setelah dua per tiga dari yang lainnya itulah yang dizakati. Tapi kalau kita lihat nusus-nusus yang ada yang disebutkan oleh para ahli fikih, mengatakan bahwasanya untuk biaya-biaya ini adalah ditanggung daripada petani itu sendiri. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah az beliau menukil bahwasanya madzhabul arba'ah baik madzhab Syafi'i atau Hanafi atau Hambali atau Maliki mengatakan bahwasanya mereka semuanya menyebutkan bahwasanya untuk masalah ini yang dihitung cuma biaya pengairan saja. Kalau pengairannya pakai biaya maka 5%. Kalau pengairannya tidak pakai biaya maka 10%. Dan ini adalah sebagaimana dinukil oleh beberapa ulama seperti yang dinukil oleh misalnya Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. bahwasanya saya Madahibul Arba'ah dan Fukuha'ul Amsor itu semuanya mengatakan yang dihitung biaya ini adalah cuma biaya pengairannya saja. Adapun biaya selain pengairan adalah ditanggung oleh petani itu sendiri dan tidak dimasukkan dalam zakat ini. Ini adalah mengenai apa? E, mengenai biaya selain biaya pengairan seperti biaya pupuk dan biaya pembajakan dan biaya pemotongan hasil panen. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi kapankah seseorang atau seorang petani itu berkewajiban atau sudah sudah kita katakan sudah wajib kena zakat. Kapan seorang petani itu kita katakan sudah wajib kena zakat? Kita katakan bahwasanya zakat untuk biji-bijian, tanaman-tanaman, tanaman pokok ini seperti jagung dan beras, ini tidak wajib kecuali ketika beras tersebut sudah mengeras atau sudah menguning. Kalau dalam bahasa istilahnya fukwa, Ba'da budu wis sholah. Kalau beras atau kalau padi tersebut sudah menguning dan sudah keras, berarti dalam setiap biji dari padi tersebut, dari setiap biji dari padi tersebut, sudah terkandung milik orang fakir yang wajib diberikan kepada mereka. Begitu juga untuk uh, kurma dan anggur. Untuk kurma dan anggur Maka kalau kurma tersebut sudah matang Atau sudah butuh sholah Sudah kuning dan sudah uh, Sudah manis Maka di setiap biji kurma itu Sudah ada hak orang Miskin yang wajib diperhatikan Jadi ya al alwujub Wujub ini atau kewajiban untuk mengeluarkan Zakat ini akan terjadi dan ditanggung oleh petani tersebut kalau memang padinya sudah menguning dan sudah mengeras. Kalau padi tersebut belum menguning dan belum mengeras. Berarti dia belum kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagaimanapun juga. Dari hal ini bisa ke para fokohak mengatakan. Maka kalau sudah uh, butuh usulah, ya Butuh sholah. Maka padi tersebut tidak boleh dijual Ditebas ke orang lain dijual Atau kurma tersebut dan eh, anggur tersebut tidak boleh dijual Kecuali telah dikeluarkan zakatnya Kecuali telah dikeluarkan zakatnya Kalau sudah dikeluarkan zakatnya baru boleh dijual Loh kapan wajib untuk dizakati? Kalau sudah bersih menjadi beras kalau memang tidak boleh dijual, bagaimana solusinya kalau saya mau menjual? Solusinya harus dikira-kirakan. Kalau dalam bahasa Al-Khursu. Harus dikira-kirakan. Di sana ada orang yang punya keahlian khusus. Bisa mengira-kirakan hasil panen yang akan didapatkan. Misalnya sawah satu hektar Ini sudah ada padinya. Padi ini belum kewajiban untuk dikeluarkan zakat Tapi kalau sudah menguning padinya dan sudah keras Maka berarti orang tersebut, si petani, pemilik sawah tersebut Sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat Tapi kapan mengeluarkannya nanti kalau sudah jadi beras Nah ketika dalam bentuk padi belum dipotong Ini tidak boleh dijual Sampai dia bersih semua dan dikeluarkan zakatnya Nah boleh dijual kalau sudah dihitung Kalau padi yang di sawah tersebut sudah dikira-kirakan atau dalam bahasa Arabnya Al-Khursu, sudah dihitung. Bahwasannya padi di sawah ini akan menghasilkan kira-kira satu ton beras. Maka kalau begitu berarti dia sudah bisa untuk menjual. Berarti kalau sudah ada perkiraan satu ton yang dia dapatkan. Berarti dia sudah bisa menjual beras tersebut. Dan dia tinggal menyisakan satu kintal untuk sebagai zakat. Kalau memang biaya pengairannya adalah biaya pakai tidak pakai biaya. Begitu juga. Uh, orang yang mempunyai kurma. Pohon kurma atau pohon anggur. Pohon kurma ini ketika kurma tersebut masih dalam bentuk bisar atau dalam bentuk rutop. Maka tidak boleh dijual. Karena dalam setiap satu biji dari rutop tersebut ada milik fakir miskin, loh. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pengen menjual, harus dihorsu dulu, harus dikira-kirakan dulu. Kurma yang akan saya hasilkan dari kebun ini berapa, berapa kilo? Kalau orang yang mengira-kirakan itu mengatakan anda akan mendapatkan satu ton dari kurma ini, maka anda boleh, sudah boleh menjual. nanti tinggal anda menyisihkan. 100 kilo sebagai zakat yang Anda keluarkan kalau memang pengairannya adalah tidak pakai biaya. Dan ini kadang-kadang eh, sering terlupa, sering dilupakan oleh para para petani. Tidak boleh dijual padi yang masih belum dipotong itu kecuali sudah dikira-kirakan berapa hasilnya. Kalau sudah mencapai satu nisab berarti dia punya tanggungan untuk mengeluarkan zakat dari padi yang dia hasilkan tersebut. Eh, gitu. Eh, begitu juga, eh, kalau kita katakan bahwasanya yang telah kita katakan tadi bahwasanya orang tersebut sudah kena berkewajiban, sudah kena tanggungan wajib untuk mengeluarkan zakat dari padinya yang dia miliki kalau sudah mengeras dan menguning, sekiranya kalau padinya itu sudah mengeras dan menguning Maka dia harus menjaga dengan hati-hati Jangan sampai kok sembrono Kalau dia sembrono misalnya Sampai padi yang dia miliki terbakar semuanya Maka dia sudah kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat Karena apa? Karena padi tersebut sudah menguning dan sudah mengeras Yang sudah layak untuk ditunai Maka dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat Tapi wajibnya tersebut Kapan dia mengeluarkan nanti kalau sudah jadi beras. Tapi ketika padi tersebut sudah mengeras dan menguning. Dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau hasil yang akan dia tunai itu adalah sudah mencapai satu nisab, Sudah mencapai 653 kilogram. Nah, kalau misalnya sudah menguning dan sudah mau dipanen. Terus dia sembrono. Tidak menjaga padi tersebut. Akhirnya padi tersebut misalnya dimakan oleh sapi kurang bulan sapi datang terus memakan padinya maka jangan salahkan kalau dia memang sedembrono ya maka dia tetap seandainya dia mengeluh loh panen saya kurang dari satu nisab karena dimakan oleh sapi Tidak. selagi padi padi tersebut sudah kita kira-kirakan bahwasanya akan mencapai satu nisab jika seandainya tidak dimakan oleh sapi dan Anda tidak menjaga Semurah dalam penjagaan sawah ini maka anda tetap wajib untuk mengeluarkan pengeluaran zakat sesuai berapa padi yang seharusnya anda anda panen ketika itu ini adalah eh, mengenai zakat zakat makanan pokok juga harus diperhatikan dalam pengeluaran zakat eh, makanan pokok ini atau eh, anggur dan kurma ini yang wajib dikeluarkan adalah padi atau beras dari hasil panen itu sendiri tidak boleh dibelikan dari beras yang lain misalnya kalau saya eh, punya sawah satu hektar, terus sawah tadi saya tanami beras raja lele akhirnya panen Panen saya yang saya hasilkan adalah saya mendapatkan hasil 100 eh 1000 kilogram atau satu ton. Maka saya sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang harus saya keluarkan itu dari beras raja Lele yang saya hasilkan tadi. Tidak boleh kok saya bilang oh sayang, beras raja Lele adalah beras yang sayang sangat mahal dan enak. Saya ganti saya belikan zakatnya saya keluarkan saya ganti saya belikan misalnya beras er. Yang harganya murah tidak boleh. Yang wajib dikeluarkan adalah dari hasil sawah itu sendiri. Dari hasil sawah itu sendiri. Kalau sawah tersebut eh, yang ditanam adalah beras rajali, ia ya dari beras itu sendiri yang harus dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh dibelikan dari dari beras yang lain. Atau tidak boleh diganti dengan uang. Menurut madzamnya Imam Imam Syafi'i. Begitu juga untuk eh, apa namanya? Untuk zakat-zakat yang kemarin kita terangkan. Seperti zakat binatang ternak. Itu juga begitu. Ya, Satu. Kalau misalnya ada orang yang mempunyai 40 ekor kambing. Yang sudah mencapai 1 tahun. Maka zakatnya adalah diambilkan 1 dari 40 ekor kambing yang dia miliki. Tidak boleh. Dia belikan kambing lagi. Terus dia kasihkan kepada bukorok. Atau dia kasih dengan uang. Tidak boleh. Maka diambilkan dari kambing yang dia miliki. Begitu juga dalam hal ini. Diambilkan dari beras yang dia hasilkan dari tanah dari sawah yang dia miliki. Kemudian, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai masalah zakat utujar. Dili di sini Imam Abu Sujad mengatakan, "Waktu qawam urudut tijaratu ti inda akhirul hauli" dan karena pembahasan masalah tijar ini adalah pembahasan yang panjang, maka insyaallah untuk pembahasan masalah tijar ini akan kita akhirkan pada pertemuan kita yang akan datang, sebelum kita menutup kajian kita di sini ada uh, sebuah pertanyaan yang bunyinya uh, di sini pertanyaannya untuk zakat kriterianya adalah dilihat dari pengairannya, padahal sekarang itu untuk sawah macam-macam, misalnya untuk perawatannya kayak pupuk dan masih banyak lagi. Gimana gitunya Ustad? Ini telah kita singgung tadi. Memang yang disebutkan oleh para ulama Dan yang ada dalam hadis-hadis yang ada Itu untuk masalah berapa yang wajib dikeluarkan Telah diterangkan dalam hadis Bahwasanya kalau sawah tersebut diairi dengan tanpa biaya Maka zakatnya adalah 10% Kalau pengairannya dengan biaya Pakai diesel dan yang lainnya Maka zakatnya adalah 5% dan untuk masalah apopo dan biaya yang lainnya tidak disebutkan sama sekali. Maka dari itu di sini para ulama, ulama muda akhirin berselisih pendapat masalah ini. Ada tiga pendapat masalah ini. Pendapat yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini pendapat eh, ada bahsul masail seperti apa eh, istilahnya orang Jawa atau ada seminar. Di ketika itu yang dihadiri oleh Para ulama dari beberapa, beberapa mancah negara Di Lajnah Al-Barukah Di sana ada tiga pendapat Pendapat yang mengatak, pen, pertama mengatakan bahwasannya eh, Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan Padi dan tanaman Pokok yang lainnya misalnya Itu ditanggung Diambilkan dari eh, Tanaman itu sendiri Termasuk dalam E, termasuk dalam e, Kalau pengairan Termasuk dalam seperti pengairan Jadi kalau biaya tanah tersebut atau sawah tersebut Perlu pupuk dan perlu yang lainnya Maka yang dikeluarkan ada 5% Kalau tidak perlu gitu maka tidak 10% ya. Seperti seperti pengairan juga Jadi dikategorikan seperti Biaya pengairan juga Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Pupuk dan yang lainnya ini Tidak dimasukkan dalam hal ini Pupuk dan biaya yang lainnya adalah ditanggung oleh petani itu sendiri. Pendapat yang ketiga ini mengatakan biaya pupuk dan yang lainnya itu diambil dari hasil panen itu sendiri. Kalau orang tersebut mengeluarkan untuk perawatan padinya itu pupuk dan yang lainnya. Maka ketika panen sepertiga dari hasil panen itu dia sisihkan untuk itu dan dua per tiga inilah yang disakati. Ini yang dizakati dan pendapat yang ketiga ini Berdasarkan sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Dirmidhi Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibn Arabi Dalam kitabnya Al-Tur'ahwadi. Ya. Cuma eh, Ibn Hazm Dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan bahwasannya Para fukuh Malahibul Arba'ah Dan ulamaul Amsor itu untuk biaya-biaya seperti ini Itu ditanggung oleh petani itu sendiri Dan ini adalah pendapatnya Jumhur Jadi Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani Selain biaya pengairan Ini ditanggung oleh petani itu sendiri Ini adalah pendapatnya Jumhur Ulama Yang mana pendapat ini untuk Para muasirin dikuatkan oleh Dr. Wadzul Hailey Dan ini adalah pendapat yang kedua Yang ada Yang dicetuskan dicetus oleh Pahsul eh, Masail yang ada di jidah Ketika itu, jadi kalau menurut saya sendiri untuk ikhtiyat, untuk ikhtiyat, maka untuk biaya pupuk dan yang lainnya itu bisa diambil eh, ditanggung oleh oleh petani itu sendiri, karena dalam eh, dalam kitab-kitab uh, Memang dalam kitab-kitab Bukoh Syafi'iyah Memang tidak disebutkan untuk biaya ini Biaya yang disebutkan adalah Biaya untuk pengairan saja Padahal biaya-biaya ini dari dulu sudah ada Biaya-biaya semacam ini Biaya untuk Haris orang yang jaga Biaya untuk membajak sawah Ini sudah ada dari dulu Sudah ada dari dulu Dari zaman Bukoh sudah ada Cuma mereka biaya-biaya ini Tidak mereka masukkan dalam kategori Pengairan. Maka untuk ikhtiyat maka kita ambil pendapatnya jumhur ulama bahwasanya biaya-biaya ini adalah ditanggung oleh petani itu sendiri. Uh, ada pertanyaan lagi boleh enggak Ustaz zakat fitrah dengan mengeluarkan pulsa orang faktornya diberi pulsa? <laughs> Tidak ada ya uh, untuk zakat fitrah ini untuk pendapat jumhur ulama kebanyakan ulama harus dikeluarkan dengan memakai makanan pokok. Kalau makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka dikeluarkan dengan beras ya. Nah, tapi di sana ada pendapat yang mengatakan dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, boleh kalau zakat fitrah ini diganti dengan uang, diganti dengan dengan uang karena E, kalau memang tujuan daripada zakat fitrah itu adalah Agar orang fakir miskin itu tidak minta-minta pada hari raya Dan orang fakir miskin agar bisa membeli makanan dan kebutuhannya Maka hikmah dari zakat fitrah itu Kalau, lihat dari, kita, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud misalnya Yang punya Urnuhum anisu'ali fihad yawm Cukupilah mereka, jangan sampai mereka minta-minta pada hari raya. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka Hikmah daripada zakat fitrah itu adalah agar fakir miskin itu terpenuhi kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhannya itu, bisa kita kasih uang. Ini adalah e, dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifa yang mengatakan bahwasanya boleh sebagai ganti beras kita kasih uang. Tapi kalau kita kasih pulsa itu, mungkin yang tidak bisa. Ya. Kalau tidak makanan pokok ya. Ya kita kasih, kita kasih uang. Eh, Kira-kira cukup sekian eh, kajian yang bisa kita ambil dan kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena sangat celaka sekali bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya nasallallahu subhanahu wa ta'ala arzuqna ilman nafi'ah wa yuzqana al'amala bihi wa ja'al ilmana hujjatan lana lahujjadan hujjatan alaina ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasallam subhan rabbika rabbil izati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh